Artis yang satu ini tentu yang Anda tunggu-tunggu. Kasih dulu tepuk tangannya mana? Untuk alis Santiga. Yuh! Komuniti, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh